Uh, ji syukur kita aturkan ke ja, Allah subhanahu wa ta'ala bahwa untuk ketik kesepian kalinya Allah memberikan kesempatan dan juga kemudian bagi kita untuk kumpul di dunia maya ini uh, di dalam rangka untuk tawa sobilkha tawa so dalam rangka untuk mempelajari ayat ayat Allah dan sinah rasul mudah udah kesingguaan kita dalam pelajari ayat Allah dan sunnah nabinya be betul, betul mendapatkan kepahaman yang kha akan agama kita sendiri dan juga eh uh, kita diberi kemudian untuk mematakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih akan bicara tentang takwa karena takwa itu merupakan merupakan sentral, merupakan pusat ya dari uh, tujuan kita semuanya ke arah, ke arah sana, dalam membentuk diri pribadi kita. Menjadi pribadi yang betul-betul Eh -betul uh, kalau beberapa waktu yang lalu sudah kita bicarakan tentang uh, taqwa, menurut Ali bin Abi Talib, dan juga yang lainnya. Eh, uh, ini saya kutipkan uh, apa namanya? disiplin -di -di -di -di taqwa dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, yeah. Umar bin Abdul Aziz uh, dia berkata, eh ya taraka wa ada ma iktoro Jadi menurut Muhammad bin Abdul Aziz ya yang yang mandang uh, takwa dari sisi yang lain ya yeah, dia mengatakan bahwa takwa itu adalah uh, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ya yeah. jadi unsur pertama dari ketakwaan itu adalah taraka ya taraka ma, ma jadi meninggalkan apa yang Allah haramkan Jadi kalau, kalau di dalam kehidupan sehari-hari meskipun kita sudah uh, salat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mau meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah, ya tentu kita tidak termasuk di dalam kelompok orang yang bertakwa itu. Nah Oleh karena itu, eh uh, di dalam Islam ada konsep amar Ma'ruf nahi mungkar. Ya, eh uh, memerintahkan kepada yang ma'ruf yang uh, dikenal yang terkenal nanya adalah yang baik gitu ya yang dikenal untuk kebakannya nahi mungkar meninggal melarang ya melarang yang mungkar yang dihinkari artinya yang dilarang oleh ya Allah Artinya ya maromaallah gitu tadi apa yang dilarang oleh ya Allah apa yang Allah melarangnya leh nah, karena itu Umar bin Abdul aziz itu mengatakan bahwa taqwa ada iyatarragama uh, haramallah ya eh uh, meninggalkan apa yang Allah eh uh, uh, haramkan pas orang orang seperti itu akan akan pandai menjaga dirinya eh uh, sehingga tidak terjerumus ke dalam jurang uh, yang haram yang diharamkan oleh Allah ya eh uh, kemudian bahwa dia juga menjelaskan bahwa ada ama ittara dallah dari uh, melaksanakan uh, menunaikan apa yang difardhukan oleh Allah apa yang diperintahkan oleh Allah apa yang diwajibkan oleh Allah kan Eh apa sekali pasangannya jadi uh, sedali, tadi, amar ma'rufnya dari sini hanya uh, susunannya aja dibalik tidak mempengaruhi ya tidak ada masalah. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, kok kita itu malas-malasan eh uh, untuk melaksanakan layak apa yang menjadi perintah Allah. Uh, kalau kita menjadi orang Islam, tetapi ternyata kita uh, tidak punya semangat, lemah, loyo di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka yang seperti itu patut diturigai ya pada perilaku ada unsur-unsur kemunafikan ya di dalam uh, diri kita yang malas-malasan untuk menunaikan uh, apa yang diwajibkan oleh Allah ya ugah -ugah untuk, uh, melaksanakan apa yang uh, diperintahkan oleh Allah ya uh, termasuk dalam konteks ini jadi salah satu ciri-ciri orang apa namanya napik kita adalah apabila salat dia malas dia mau ingat Allah hanya sedikit sekali dan sebagainya coba emas dibuka surat Anisa, ya surat Anisa, surat ayat silakan dibuka dibaca Quran surat Anisa, ayat 142. rajim Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa Allah wa idza qamu ila wa qamu qusana tura'una n-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan-tipuan mereka dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas mereka bermaksud riak dengan salat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekaliiya yeah, jadi salah satu ciri kemunafikan Di situ, yang ditampakkan oleh Allah ada di dalam ayat sera lima puluh dua itu antara lain adalah riak kemudian malas Nah, kemudian sedikit sekali menyebut Allah atau mengingat Allah itu Ya eh uh, apa namanya wala ayat kuruallah ilah q dan mereka itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja ya yeah, pada salat itu kan juga termasuk mengingat Allah oleh dikri untuk mentan mengingat mengingatku gam gitu salat ali dikrit dan tegakanlah salatnya untuk mengingat aku artinya dia shatnya juga tiik itu pada hati kita malah saja ya menyebut dengan Allah malas gitu kan seperti itu nah harusnya tidak seperti total Allah Allah itu sebagai yang kita hormati ya yang kita sekani yang kita cintai kita taati dan sebagainya maka apa yang menjadi e, garis kebijakan Allah itu senantiasa akan kita kuturuti sepenuhnya akan senantiasa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya apalagi yang diperintahkan oleh Allah kan gitu yang dilarang oleh Allah betul-betul kita jaga, kita jauhi semaksimalnya untuk tidak tersandung dan gitu ya. Kemudian apa yang dilarangkan yang yang dila, diperintahkan oleh Allah betul-betul kita laksanakan dengan maksimal juga. Rasulullah sendiri ketika apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka akan dilaksanakan ya, akan dilaksanakan dengan semaksimal-maksimal kita. Ya. Kita mau dengan dengan uga foie dengan roga atau dengan sampain dengan sak leme dengan enak-enak dan iklan -iklan, dan sebagainya tidak seperti itu. Itu bukan ciri orang yang beriman kalau uh, kita sampai uh, berbuat seperti itu seperti itu. Jadi uh, perlu kita waspadai diri kita masing-masing kalau kita masih berkompromi dengan apa yang dilarang oleh Allah, tidak kita tinggalkan sepenuhnya berarti ketakwaan itu belum ada di dalam diri kita masing-masing. Dan kalau kita masih malas-malasan, ogah-ogahan tidak menanggapi dengan serius ya, apa yang diperintahkan oleh Allah masih dalam pertanyaan, betulkah saya itu sudah menjadi orang yang bertakwa seperti itu? Nah, mari kita cek diri kita masing-masing ya, e, tidak perlu kita menilai orang lain tetapi justru yang perlu kita perbaiki adalah diri kita masing-masingnya masa kā kita berkompromi Dengan kebatilan masih kita berkompromi Dengan uh, Kemungkaran, maksuk kita berkompromi Dengan hal-hal yang diharamkan Oleh Allah kalau kita memang betul-betul ingin menjadi orang Yang bertaqwa, yang dipajauhi Tidak hanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tetapi juga termasuk Yang so, Kita ragukan ya, Mā yurībukā ilā, mā la yurībukā Tinggalkan yang meragukan shaft menuju kepada apa yang kita menakukan yahat ya kita tinggalutan karena khawatir nanti kita tersetu ke dalam uh, hal yang haram itu nah kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti semuanya isinya adalah kebaikan dan semua punya adalah kebaikan tidak pernah Allah memerintahkan sesuatu kok sesuatutu itu menjadikan kita celaka ya menjadikan kita tersesat tidak mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik untuk kita apa yang dilarang oleh Allah itu kalau kita tinggalkan pasti baik untuk kita kan itu kalau tidak pernah dolim kepada hamba-nya sehingga sumangnya tidak usah menggunakan banyak pikiran banyak akal dan sebagainya asal kita paham apa yang dilarang oleh Allah kemudian kita tinggalkan apa yang diperintah Allah kemudian dia ditinggalkan wah kita sempurna kita jadi dan jadiin boleh itu baik itu dah kita ya enggak usah kafan mikir enggak usah kafan neko-neko ya kalau kita sudah tahu ini yang dilarang kita tinggalkan sudah tahu ini yang diperintahkan kita laksanakan sudah komplit orang -orang itu Jadinya orang yang itu jadi dia orang yang seperti itu eh nah, jalan untuk itu tidak sulit ya mudah ya yang uh, membikin uh, jalan itu nampak sulit ya, diri kita sendiri mengikuti awal nafsu mengikuti bisukan bisikan setan dan sebagainya uh, sehingga akhirnya apa yang dia dilarang Allah itu seolah-olah kita tinggalkan menjadi berat apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilak mungkin berat dan sebagainya terlalu banyak pertimbangan dunia wi banyak pertimbangan awa nafsu ya sehingga akhirnya maaf kita jadi bertakwa Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita bertakwa tapi kenyata justru belum bertakwa kan gitu. Nah, oleh karena itu berapa kali pelajaran yang sudah kita pelajari takwa menurut para sahabat dan juga ini menurut Umar bin Abdul mari kita perhatikan dengan betul ya. Ya. Eh? Jadi apabila kita itu meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Apabila kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Dan melaksanākan nama yang diperintahkan oleh Allah ya Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz ya yeah, Maka uh, setelah demikian itu Setelah uh, menjadi orang yang tertawa Setelah kita terbiasa ya, uh, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Dan kemudian melaksanakan nama yang diperintahkan oleh Allah Ya, maka setelah demikian itu tidak ada rezeki yang diberikan oleh Allah ya kecuali ya semua isinya adalah kebaikan yang bertumbuk-tumbuk Khairun ila khaerun, ya kebaikan di atas kebaikan. Maka cara yang mudah, cara yang sangat sederhana untuk mencapai derajat takwa ini hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing eh para ulama di negeri ini dari abad ke-abad ya. Ya, eh, sudah mengajarkan kepada kita bahkan ada juga organisasi yang mempunyai moto amar makruf amar ma'ruf la Intinya adalah itu. Nah, kalau itu kemudian kita betul-betul di dalam diri kita masing-masing, ya, tidak usah banyak neko-neko, kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita menjadi orang yang bertakwa, jadi tadi kita akan digiring ke Allah yang bertemu-temu kebaikannya, khairun Ya. Dan apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi orang yang bertakwa itu tidak terbatas percikīt di dunia ini saja, tetapi juga sampai di akhirat. Di dunia ini saja juga sudah jelas, ya seperti apa yang dipermantan oleh Allah di dalam surat atolak itu ya, ayat 2 akhir masuk ke ayat 3, ini ya, silahkan dibaca surat atau atolak surat ke 65 Ayat 2 akhir kemudian masuk ke ayat 3 coba. Surah At-Talaq, surat ke-65 ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, di satu sisi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, Allah sendiri sudah berjanji. Kalau kita mempunyai persoalan yang banyak kita terbelit, persoalan yang melilit diri kita masing-masing, kembalikan persoalan itu kepada Allah dengan cara bertakwa. Allah akan luluh semua kerutan-kerutan yang ada di diri kita masing-masing. Padar -masing. nah, itu Allah sendiri berjanji bahwa mayyakil la Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memudahkan baginya dalam keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Ya, karena Islam ini me, apa namanya menyederhanakan kehidupan dan berpikir tentang pekerjaan mungkin ada yang memikirkan tentang pekerjaan menjadi apa namanya manajer dari TimU e, atau Kia kalau menjadi apa namanya pegawai bank menjadi karyawan di perusahaan besar menjadi bumper gubernur Bupati menjadi pedagang sukses dan sebagainya ya itu semuanya diserjarenakan Oleh Allah, ya oleh Rasulnya ya, Di dalam, apa namanya, mencari Rezeki, mencari maizah, pekerjaan, dan sebagainya Yang ya, yang Jadi kebijakan yang Sangat sederhana, yang disampaikan oleh Allah Dan Rasulnya adalah, yang penting Rezeki itu adalah halal Titik, sotik, jadi yang Dipandang hanya dua persoalan saja Tidak membiadai Duang wow, perusahaan, berdegang Sukses, petani kaya, dan Sebagainya, enggak seperti itu, tapi yang di, Jadi dua halnya saja Rezeki itu halal atau haram Kalau halal dilaksanakan Diambil, dikejar Kalau haram ditinggalkan, dijauhi Semaksimalnya kan gitu Jadi enak nanti persoalan-persoalan rumit yang membuli dalam kehidupan keluarga Dan rezeki apapun itu akan jadi Sangat sederhana, karena memang Islam Itu adalah Pandangan hidup yang sudah disediakan oleh Allah Jalan hidup yang sudah disediakan oleh Allah Sudah pasti amat sederhana Dan sangat, sangat cocok Bagi kita manusia Terus Ayat ketiga Kalimat awal Saja Dan memberinya rezeki Dari arah yang Tiada di sangka-sangkanya iya Karena ketakauannya Karena kesalahannya Karena akhlaknya yang terima Ya Allah mudah sekali Untuk menciptakan Selatulah Ya Memberi rezeki kepada Abahnya tadi Ya Kalau seseorang ketika masa muda, ketika dia berjaya, dia banyak beramal saleh kepada orang lain, banyak membantu orang lain menyelesaikan persoalan, ya, banyak memberikan pertolongan orang lain untuk mencari pekerjaan, untuk berbuat ini berupa ini, memfasilitasi orang lain kalau tidak bisa membantu untuk mencapai apa yang dia inginkan, ya maka suatu konsekuensi ketika dia apply ke tidak bisa mencari pekerjaan atau usahanya bangkrut dan sebagainya. Orang lain yang pernah dia tolong Akan dengan senang hati membalas pertolongan itu ya Tidak pernah menyangka Kalau orang lain memberikan pertolongan ya Tetapi Karena amalnya yang soleh Dulu pernah beramal, begini, pernah, beramal begini, pernah beramal begini Pernah beramal begini Dan sebagainya Maka Allah mengajak sekali Untuk menciptakan jalan keluar baginya ya Dari berbagai persoalan Dan akan memberi rezeki dari yang gak, Tidak pernah disangat-sangat Tidak pernah diduga Ternyata kenalannya Mempunyai bisnis yang besar Kemudian kita bisa ngesup bisnis itu Ngesup bisnis ini dan sebagainya Allah memberi rezeki yang Dari arah yang tiada di sanga-sanga nah, Oleh karena itu ya teman-teman yang Sedang online semuanya Mumpung pandangan masih muda Berinvestasi ya Dengan amal soleh yang banyak Kepada semua orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal Nanti kamu akan mengunduk buahnya sendiri eh, Tapi kalau di masa kita masih muda Seperti itu Kita tidak banyak beramal saleh, jangan harapkan nanti di masa tua, di masa kamu sulit dan sebagainya, kamu akan ditolong oleh orang lain begitu. Nah, karena itu oh, ya, jadi uh, senang membantu orang lain, senang menolong orang lain, senang menyelesaikan persoalan orang lain dan sebagainya itu ya, jadikan bagian dari kepribadian kita. Itu menjadi bagian dari kepribadian orang yang bertakwa itu sendiri. Nah, kalau sudah begitu, maka Tidak mustahil itu yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz kalau dia mengatakan sama razaqallahu wa ba jazalika fa huwa khairul ilahi khairin maka telah e, menjadi orang yang bertakwa seperti itu Allah akan berrejeki kepadanya ya bertumpuk-tumpuk kebaikan di atas kebaikan ya sampai di ayat 3 tolak itu dikatakan bayar sukhu min aitsu la ya dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia ada di salah-salah. Kalau kita menuju orang yang bertakwa. Jadi, karena itu temen -temen yang semuanya, mari kita jadikan obsesi untuk membangun ketakwaan pada diri kita masing-masing demi kesuksesan hidup kita Ya, namanya orang yang namanya orang yang, bertakwa, namanya orang yang karimah itu juga ada sisi buruknya dalam keadaan dirinya. Ya, karena yang buruk-buruk tadi yang diharamkan diharam oleh Allah itu semua dia tinggalkan. Sedangkan yang baik-baik diadopsi, ya, dia melakukan proses internalisasi di dalam dirinya masing-masing Sehingga sifat-sifat buruk itu keluar dari dirinya Sifat-sifat baik itu menjadi bagian dari kepribadiannya Nah orang seperti ini sudah pasti Dia akan disukai oleh teman, disukai oleh kawan, disukai oleh kerabatnya, disukai oleh kata, siapapun Dia tentu saja akan disejani oleh baik-baik, oleh teman maupun oleh lawan ya seperti ini Nah tetapi teman-teman yang secara online yang berbahagia Ya, tidak ada orang yang ingin mencapai satu tujuan kebaikan yang tidak pernah mendapat rintangan. Sudah pasti rintangan, hambatan, tantangan akan menghadang di depan. Akan tetapi dengan prinsip ya, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, insyaallah kita akan sukses. Mari kita ayunkan langkah pertama menuju ketakwaan yang benar-benar takwa, ya dengan mengingat pesan Allah wala iya ayu supaya orang orang yang terrimanta bertakwa bertakwalah kepada Allah dengan taqwa yang sebenar sebenarnya Mari kita becanangkan di dalam diri kita masingmasing saya harus menjadi orang yang bertakwa saya harus menjadi orang yang sukses dunia Allah berfirman, "Sehingga walatamu tuna ila wa antum janganlah kau mandi ketentuan menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, jangan mati kecuali kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Itu aja sekrang maksud hati yang saya, saya sampaikan sebagai penghantar pembicaraan kita pada pada malam hari ini, mudah sedikit ini membangkitkan semangat kita kembali untuk menjadi orang yang bertakwa." terima kasih Ustaz. Eh uh, ini ada pertanyaan. Iya, silakan. Eh uh, ofat bagaimana solusinya apabila kita melaksanakan tuntunan Islam yang benar namun berbenturan dengan kemanusiaan, dengan kemasyarakatan dan lain-lain. Dengan kata lain, ewuh pergewuh. Eh mohon ya, yeah. Ustaz. Iya. Yeah. Jadi eh solusinya ya tergantung e, pada diri kita masing-masing kita harus bisa menilai e, emas murni e, dibandingkan dengan e, imitasi kan gitu. Eh kalau kita melaksanakan perintah Allah, kita taat kepada Allah ya nilainya emas murni. Artinya kita akan mendapatkan surga, kebahagiaan yang penuh eh apa namanya? eh selama-lamanya. Ya, e, kalau kita bandingkan emas itu sebagai emas murni kan gitu. Ya. E, sedangkan apa namanya rido manusia, rido manusia, kesenangan-kesenangan dunia itu hanya ini imitasi aja, bombongan Dolong saja, di sifatnya ya sementara saja, kecil sekali. Oleh karena itu kalau kita paham tentang kehidupan dunia dan akhirat, tahu dunia itu kecil, akhirat itu besar, ya maka kita perlu mengejar akhirat, prilam mungkin kita harus mengejar ridho Allah itu sendiri. Jangan kemudian mengejar ridul manusia Kemudian mengalahkan ridul Allah Ya Kalau sampai kita mendapat hambatan Di dalam melaksanakan perintah Allah Kemudian kita takut, kita inga ini Kita reko -ko, ko Ya akhirnya kita tersesat, tersesat kita, kita akan terbiasa beramal Untuk menuruti kemauan manusia Ya Mengharap pujian manusia Atau menghindari kelaan manusia Atau menghindari permusuhan manusia Nah orang seperti ini itu termasuk syirik Ya, termasuk dia riak termasuk sirkul azlur, ciri kecil. Dalilnya itu sebagai orang yang beriman kita mesti menguatkan uh, ke keperian di dalam diri kita masing-masing, bahwa -masing. saya bermal karena Allah, tidak bermal juga karena Allah itu. Apapun rintangannya, apapun resikonya. Ya. Maka wa'char pada saat, saat itu ya seperti Bilal bin Rabah Ya, meskipun dia hanya menjadi seorang budak, belian yang tidak punya nilai sama sekali di hadapan uh, majikannya, ya, tetapi tetap saja dia pertahankan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Sekalipun dia disiksa dan diancam untuk dibunuh. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang mereka itu betul-betul paham akan kehebatan yang luar biasa dari kehidupan akhirat itu mereka mengujar kehidupan akhirat itu dengan beramal-amal yang diridhoi oleh Allah ya dengan mengabaikan ancaman manusia dengan mengabaikan telahan manusia, semohoan manusia dan sebagainya. Ya, Al-Qur'an sendiri sering sekali berpesan kepada kita supaya kita di suruh untuk menyediakan dua keranjang, yang satu keranjang dijadikan untuk membuang ujian manusia Ya satu keranjang digunakan untuk membuang celaan manusia. Jangan sampai kita beramal karena pujian atau juga karena celaan. Jangan sampai kita mundur tidak melakukan sesuatu karena pujian ataupun juga celaan manusia. Tetapi tetap kita beramal atau tidak beramal dalam Allah saja. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menjadi hamba uh, Allah kok ingat ini kok Pakeo, tidak berani ini berani begitu sedangkan mereka yang berbuat maksiat melentang Allah dan begitu berani ya dengan terang-terangan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran itu nah kita mau beramal sesuai dengan tanda Allah kok kita malah mereka gitu nah saya yakin saya yakin-yakinnya tidak ada ahli neraka yang ingat ini tidak ada ahli neraka yang kenaput semua ahli neraka ahli, uh, tidak ada ahli surga yang ingat ini tidak ada ahli surga yang rikok begitu ya penakut dan sebagai ndak ada tadi surga itu adalah orang-orang yang pemberi saja ya nah, mudah-mudahan ya kalau sekarang ini masih ada rasa inga ingat ini pokewok maka Senlan saya ini udah nggak menggugah hati kita semuanya untuk tidak menjadi pengecut, ya untuk tidak menjadi orang yang rikok pewok di dalam mengamalkan tuntunan kalau sampai kita ini ini inga ini di dalam makan akan tuntunan sudah pasti orang seperti itu akan menjadi isi merah kejana Nah lebih lagi dari kemudian masuk tadi. Inja terima kasih Ustaz. Uh, melanjutkan penjelasan ini tadi. Iya. Yeah. Uh, kadang kita uh, berbuat kebaikan, kita beramal. Kadang kita mendapat pujian atau bahkan kita mendapat celaan. Eh uh, kami minta sarannya Ustaz untuk menghadapi hal yang macam itu. Karena kalau kita sering dipuji-puji atau amalan kita sering sering dicela, kadang niat kita bisa menjadi tergelinjur dari ya Ustaz. Mohon sarannya Ustaz. Iya, tuh. Jadi memang yang namanya manusia itu seperti itu. ya Tetapi orang, orang beriman maksudnya secara umum seperti itu. Tetapi orang yang beriman itu adalah manusia luar biasa. ya Orang bertakwa itu manusia luar biasa. Jadi kalau kita memang betul-betul ingin menjadi manusia yang bertakwa gitu ya, Apabila kita beramal baik kemudian dipuji oleh orang lain, ya, di hadapan kita Rasulullah memberikan resep suruh menaburi pasir orang seperti itu. Ya. Artinya kita diperintahkan untuk mengingatkan orang seperti itu, jangan berbuat seperti itu. Karena pujian-pujian itu nanti akan ombikin kita lemah, membikin kita lengah, membikin kita kandor, ya, sehingga akhirnya prestasi kita tidak seperti yang kemarin salah dengan orang lain dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan celahan, ketika menghadapi celaan Banyak orang yang menghadapi celahan, kemudian dia mundur ke belakang, suruh ke belakang Nah akhirnya tidak berpastasi, tidak berpastasi, tidak berpastasi maju ya, Kalau kita bersikap seperti itu ya Maka dari itu, pujian seperti apapun tidak perlu kita dengarkan Kalau itu kebaikan yang diberikan oleh Allah, ya itu bonusnya Untuk kapanlah orang priman di dunia ini kan gitu ya Kalau itu apa namanya, pujian berasal dari orang sekitar kita di depan kita, ya kita tegur saja. Jangan buat seperti itu. Kan kita sebagai orang beriman kan dilarang untuk saling memuji satu terhadap yang lain di hadapannya. Insya Allah sama-sama orang beriman sama seluruh ngaji dia ngerti. Dia akan menahan diri. Kalau orang melakukan seperti itu kemudian kita tegur satu kali, besok lagi insya Allah tidak akan berbuat seperti lo ya Tidak akan berbuat seperti lo satu lagi kecuali kalau orang seperti sang buing ya misalnya ada tumba satu dengan yang lain ya mujikirilakana tumba cucuan dan sebagainya ya kalau orang seperti ini ya sebaiknya kita ber, kita jahi tidak perlu bergaul dengan orang orang yang memang apa namanya pemenapikannya itu membahayakan diri kita masing masing gitu jadi sekali lagi Kepada orang yang menguji atau mencelah pada kita masing-masing berhadapan ya, kita ingatkan. Kalau dia mencela ya kita ingatkan, kalau kita menguji mengingatkan. Kedua-duanya itu mempunyai potensi untuk menggelincirkan kita masing-masing. Tetapi kalau kita memang betul-betul beramal karena Allah, kita tidak akan terpengaruh oleh ujian atau celahan itu. Betapa banyaknya contoh dari para kafat, ketika dia maju, maju, maju di dalam melakukan keimanan, mereka maupun men, memang rintangan, tantangan, hambatan dan sebagainya. Tapi semuanya eh semua rintangan, hambatan, tantangan itu tidak pernah mereka hindari, dia hadapi dengan dada terbuka. Dia mereka hadapi dengan berani, ya. Ya, eh, sehingga celaan itu ya orang cirinya adalah tidak uh, takut kepada celaan orang yang mencela. Silahkan dibuka di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 54 Quran Surat Al-Maitā, ayat 54 Ya, tercīpējās jādā panjang ayatnya hai hey, orang-orang yang beriman Barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya Maka telah Allah akan mendatangkan suatu kaum Yang Allah mencintai mereka Dan mereka pun mencintainya Ya, iya ini ada peringat Tidak, kita pēc pēc dan ini adalah ini adalah ayat ini merupakan peringatan bagi kita semuanya bahwa sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan kita tetapi kitalah yang butuh Allah maka kalau git menjadi orang yang murtad dalam pandangan Allah maka Allah akan mengirimkan kaum pengganti yang kaum pengganti yang akan menggantikan kita itu memiliki sifat-sifat ya seperti apa yang diuraikan oleh Allah di sini ya disitu dikatakan fa paytil lau owin maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah begitu terus sipat kedua yang jadi itu kemudian e, sifat yang kedua zatin alal mukminin ya ja, kemudian Aizatin alal kafirin ya ja, mereka itu bersifat lemah lembut terhadap orang orang beriman artinya kaum pengganti yang didatangkan oleh Allah yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka itu selantiasa bersikap lemah lembut ya terhadap sesama orang beriman sesama saudaranya ya maka kalau ada kalau ada orang kok dia sesama orang beriman kok sifatnya kasar keras patut dengan yang lainnya, apalagi saling mencela dan sebagainya, saling menyalahkan dan sebagainya, saling patut bertengkar dan sebagainya, itu patut dicurigai itu akan menjadi kaum yang digantikan, bukan kaum yang mengganti. Kaum yang mengganti itu sifatnya mereka itu pemak lembut, sama beriman. Kalau ada kelompok muslim, kok kemudian malah bekerja sama dengan kelompok musuhnya orang Islam, wah itu patut dicurigai akan menjadi uh, kaum yang digantikan. gitu Ya, kemudian sifat yang kedua adalah Aizatim alal kafirin Dan bersikap keras terhadap orang kafir Itu uh, Maknanya adalah Sifat-sifat uh, kafirannya Sifat uh, perbuatannya ya Di satu sisi orang yang beriman itu, itu Tidak mungkin akan dekat-dekat Atau berakrab-akrab pria Atau berteman karib dengan orang kafir itu Tidak mungkin Karena perbuatannya, sikap-sikapnya cipat itu Sudah tidak disukai lagi Orang beriman, orang beriman tidak akan suka Dengan model bicaranya, dengan tutur katanya, dengan perbuatannya, dengan pola pikirannya gak suka Ya maka dari itu or orang beriman akan bersimpat keras terhadap yang seperti itu Perbuatan sikap yang seperti itu Terus nah, mereka yudjahid Tapi tadilah dan mereka itu berjihad, bersungguh-sungguh ya di jalan Allah Artinya kalau ini memang jalan kebaikan, mencari uang di Korea untuk modal Nanti mendidikan usaha di Indonesia untuk membantu apa mengembangkan dakwah di Indonesia dan sebagainya ini tsaq binillah maka betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya ya kalau kita percaya kita yakin ya segala dalamnya sekuat-kuatnya bahwa pengajian kita malam hari ini adalah tsaq binillah maka tidak ada alasan kita arah-arahkan tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk tidak mempromosikan kepada teman-teman kita yang lain itu termasuk sungguh-sungguh di dalam bijak tsaq binillah Apakah dengan cara telepon, SMS, apakah dengan cara FB-an, apakah dengan cara apa namanya internetan kita umumkan ya. Semuanya biar tahu lebih banyak orang lebih, lebih baik, misalnya kemanfaatannya baik, dan itu Nah, itu termasuk dalam kolom sungguh-sungguh. Tidak kemudian kita mengelola pengajian seperti ini, kok kemudian kita hanya diem aja, wayang ngaji-ngaji, bernaji, await. Tidak memberi lain, Tidak mermuskan kepada orang lain, Tidak kemudian mengajak orang lain Untuk ikut menikmati dan sebagainya, Ur-aqamāna ini Ya, lūdīmu, Orang-orang yang seperti itu Mungkin akan menjadi kota orang Yang digantikan oleh Allah nanti. Ya, ya umat yang pengganti, sāna āna sifatnya seperti ini. Yujāidu nābī, sādīlīlā. Ya, gitu. Kemudian berikutnya, silakan dibaca. Dan yang tidak takut Kepada celaan orang-orang Yang suka mencelan nah ini tadi ada kaitannya dengan celahan tadi pun la lain dan mereka tidak takut terhadap celaan orang orang yang telalak jadi beberapa sifat umat pengganti jadi yang pertama adalah mereka mencintai Allah Allah mencintai mereka kemudian mereka bersifat memahbut kepada sama orang beriman kemudian dengan sikap keras terhadap orang- orang kafir dalam pendek sindda sifat ke kekafirannya Kemudian berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kemudian yang terima adalah, Tidak takut terhadap sulaan orang yang menjelā. Terus, kan? Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang siktirin Dan Allah mahlāluā sumberiātnya lagi maha mengetahui. Nah, oleh karena itu monggo, ya. Ketika kita beramal betul-betul luruskan niat kita masing-masing, ya. Pahami betul ilmunya, pahami betul metodenya, cara brahmāna sesuai dengan nah, tuntunan Rasulullah s.a.v. Pemudian juga kita luruskan niat kita. Setelah itu, kemudian kita tawakal Allah, ya. Nah, tidak perlu kita takut keberaturan orang yang mencelah, dan juga tidak perlu kita mengebu-gebu karena pujian orang yang memuji kita masing-masing. Ya, brahmālah, wajar-wajar saja, sesuai dengan kemampuan kita, semaksimalnya sesuai dengan kemampuan kita, ya. Uh, sehingga kita tidak mudah gombro, tidak mudah loyo hmm. ya uh, karena celaan dan juga tidak uh, terbungah-bungah karena pujian yang dilakukan oleh orang sekitar kita ya mudah-mudahan aja dengan cara seperti itu uh, tercipta penting keseimbangan di dalam diri kita masing di dalam diri kita masing-masing tidak uh, sebahagia, ketika mendapat pujian kemudian juga tidak loro loyo ketika kita menghadapi celaan. Nah, semua yang kita amalkan itu hanya mengharap pujian dari Allah saja. Apa yang kita tinggalkan, yang kita membikin kita loyong, loyo dan sebagainya itu hanya karena Allah tidak meridai saja. Kalau Allah tidak meridai ya sudah kita tinggalkan. Kalau Allah betul-betul meridai, mari kita lakukan dengan mujahadah. Ya. Pamanjada ja, Pak nama yuja itulinsi dengan siapa yang bersungguh-sungguh maka kesungguhan itu akan kembali pada diri kita sendiri kalau kemarin-kemarin kita malas kita arah-tarasan kita mudah ngobrol loyo dan sebagainya nah sekarang ini kita bangun kesungguhan di dalam diri kita masing-masing kalau kita sungguh-sungguh satu perkara dua perkara tiga persoalan empat persoalan lima persoalan dan semuanya bersungguh-sungguh terus kita laksanakan Insya Allah ya nanti kesungguhan itu akan menjadi bagian dari kepribadian kita sebagai orang yang beriman. Begitu Mas Gedi Musolah dan bermanfaat. Ya, terima kasih Ustaz. Tom Talib, pertanyaan lagi. Ya. Saya ketika di Musolah untuk melaksanakan salat pardu maupun salat sunnah, baik dajun maupun duha, bisa semangat. Apakah sifat saya ini termasuk sifat orang munaf, Ustaz? Karena kalau di rumah semangkannya lain seolah seolah-olah sunnah cuma kalau sempat dan tidak bisa mengutamakannya tidak seperti di masjid. Apakah itu termasuk sifat orang munafik Ustaz? Mohon dijelaskan. Eh saya tidak tahu eh apa yang ada di dalam hati panjenengan gitu. Kalau semangatnya itu karena dilihat orang Kalau semangatnya dis situ banyak orang yang melihat uh, panjigan dan sebagainya uh, sehingga penggetungmu berat -ber -ber berammal ini braramal itu termasuk juga salat ini salat itu termasuk mungkin juga baca Qurannya termasuk baca bukunya mungkin termasuk juga infak dan sedegahnya dan sebagainya maka itu nanti saya khawatirkan menjadi Ria Nah kalau yang seperti ini tidak akan Lestari ya salah satu ciri uh, amal yang didorong oleh Allah Itu dimanapun ya perdoai Di masjid ya begitu, di rumah ya begitu Di kantor ya begitu Di kebun ya begitu, dimana-mana ya begitu ya Kalau kemudian karena ada banyak orang di masjid kita Sudah amal kita menjadi lebih baik, lebih bersemangat, lebih marem dan sebagainya Nah saya khawatir bahwa itu sebenarnya bagian dari bijikan setan Bagian dari riak itu sendiri Oke Nah, maka kita dididik, dididik oleh Allah, oleh Rasulullah untuk salat malam dan sebagainya. Itu juga dalam rangka kita untuk mendidik uh, supaya kita itu betul-betul bisa beramal karena Allah saja. Nah, kalau kita suatu nanti ada beramal karena Allah, ya, maka kalau kita itu kemudian ditempatkan ke dalam makam muda kan gitu, yang makam yang terpuji. Ya, maka dari itu jadikan uh, salat malam kita itu sebagai uh, titik awal ya, uh, sebagai uh, titik tolak untuk bisa betul-betul drama, karena Allah dalam segala hal. Nah, kalau kemudian uh, kita merasa ada yang tidak beres seperti itu ya, tidak beres seperti itu, ada rasa senang, ada rasa semangat ketika kita salat di musala, nah kita uh, barangkali kita perlu kendalikan diri. Ya, dalam konteks itu enggak usah pola dulu ketika ada orang barangkali gitu di di musala, ya tunggu dulu, kan nah, itu sunah ya sungu dulu nanti ketika orang tidak ada yang melihat ada sepi dan sebagainya panjurungan mungkinlah salat itu ya atau kendalikan dulu di rumah kewanjen dengan salat shat salat sunnahnya ya sehingga muncul untuk semangat karena Allah ya sebenarnya kalau kita berharap kita bersemangat karena karena manusia karena pujian manusia itu sebenarnya kita sudah tertipu setan betul ini sudah tertipu ya Karena hakikatnya setan itu nyenung-nyenungi kita untuk orang-orang diri kita, kita beramal karena karena setan, karena karena manusia. Ya. Oleh karena itu kendalikan diri kita masing-masing untuk supaya tidak beramal karena perbuatan seperti itu, karena yang seperti itu munafik. Ya. Maka perbanyaklah kemudian dengan amal-amal yang tidak dilihat oleh manusia. Ya, kalau itu sedekah ya, coba ya, apa namanya? Tama kan hadis yang mengatakan bahwa amalnya seperti itukah dengan tangan kanan, kiri tidak melihat dan sebagainya. Jadi kita amal secara sir dan sebagainya, sembunyikan dan sebagainya. Kalau itu memang ngamal amal yang harus jar, misalkan kamu berapa, kamu berapa ditarehnya begitu, bisakah jadi pakai teknik. Kalau kalau kita mau menyumbang misal Rp100.000, ya katakan saja, saya mau nyumbang Rp5.000 kan gitu di depan umum kamu mengatakan lima ribu untuk mengecek ke kelatan gaji biar diremehkan di biar direndahkan biar dia dicek oleh orang lain tetapi di belakang nanti kamu menyerahkan sembilan ribu yang lain Sehingga satus ribu inibak kita kita lakukan yang seperti itu banyak amal share banyaknya amal yang tersembunyi tidak tampak oleh manusia setelah itu terbiasa menjadi baik menjadi baik kita bisa menikmati amal kitala persembunyi, ada perasaan bahagia di dalam hati kita, ada muncul kenikmatan moral, ada muncul kenikmatan spiritual ketika kita beramal tanpa dilihat oleh manusia itu, nah, nanti kemudian akhirnya jadi terbiasa. Ada manusia atau tidak ada manusia, kita beramal, ya biasanya jadi puji atau tidak puji, ya beramal, biasanya sudah meneratakan kenikmatan moral yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi kenikmatan yang dirasakan itu betul-betul kenikmatan murah atau pengedaan spiritual bukan kenikmatan sensual karena pujian manusia tadi namun lo itu semuanya yang tahu pada diri kita masing-masing kalau memang kita ada semangat ada bagi ada seneng dan sebagainya salat di musshonah Brahmal di musholat karena banyaknya manusia karena pujian manusia maka tarik dulu tidak usah kumuulase ya untuk shat-ionalnya di rumah dan sebagainya salat di situ musholat wajib ya saja bersama sama teman-teman yang lain lah itu itukelte Ya, begitu juga amal-amal yang harus kita diri kita untuk share Termasuk e, ketika kita Bersedekah dan sebagainya dengan cara seperti itu Nah mudah-mudahan ya Kita berharap mudah-mudahan Allah ya Membangun Kepribadian kita betul-betul e, Menjadi kepribadian yang bertakwa Yang beramal karena Allah dan tidak beramal Juga karena Allah Yang salat karena Allah, yang tidak salat juga Karena Allah saja Bersedekah karena Allah, yang tidak bersedekah juga Karena Allah saja Itu, Mas. Ya, terima kasih Ustaz. <clears throat> Kembali ke pertanyaan lagi. Ya, yeah. ini dari Pak Mardi. Dari Pak Mardi selaku pengurus salah satu musala di Korea. Ya, yeah. beliau mau menanyakan begini, Ustaz. Tadi ada orang Korea datang ingin masuk Islam. Karena Iya, yeah. karena ingin menikahi orang Islam wanita Indonesia pada tanggal 26 bulan ini bulan ini Ustaz. Iya. Apakah kewajiban kita setelah seseorang dan beliau apakah sudah cukup atau masih adakah kewajiban selanjutnya Ustaz? Mohon sarannya. Terima kasih. Iya, betul tidak cukup. Jadi setelah dia mengucapkan syahadat itu otomatis dia menjadi bagian dari keluarga besar Umat Islam itu sendiri. Dia menjadi bagian dari tubuh kita. Kita dan dia itu satu tubuh. Kita dan dia satu bangunan. Nah, oleh karena itu, ya, mestinya sebelum belum bisa adaskan, dia diberitahu dulu secara garis besar, kalau menjadi orang Islam ini, ini, ini, ini tidak hanya sekedar untuk nikah dengan orang uh, uh, muslimah, uh, kemudian akhirnya menelantarkan kewajibannya, tidak mengenai kewajibannya, dan sebagainya, tidak seperti itu ya Karena setelah dia sadar Dia menjadi sama saudara muslim Kita, Mas Marti atau yang lain Yang berada di situ punya kewajiban Untuk mengajari dia sholah Untuk mengajari dia rukun islam yang lain Dan sebagainya, untuk tetap menjalin silaturahmi Ya kalau perlu untuk Membawa dia ke musolah Bersama-sama kumpul dengan orang islam yang lain Dan sebagainya Ya, kita santuni dia mualaf, ya. Kita kita santuni dengan Senyum kita, kita santuni dengan perbuatan kita, kita santuni dengan pertolongan kita dan sebagainya. Kalau dia membutuhkan pertolongan dan sebagainya, kita luangkan waktu kita untuk mengajari dia salat, mengajari dia agama ini. Karena meskipun kita meskipun seseorang yang sudah menyatakan dirinya menjadi Islam itu kemudian salat, kalau dia tidak mempelajari Islam dari segi keilmuannya dan sebagainya, itu maka nanti salatnya juga akan terputus. Akan terputus Nabi, tidak akan e, lumitu, tidak akan terus-menerus. Tidak akan kebedaan kontinu. Ya, salatnya tidak akan berbuah tanah, anilfasya wal mungkar. Oleh karena itu, jangan puas, jangan cukup banyak mensahadat membimbing dia mengucapkan sahadat saja. Tetapi pahamkan tentang sahadat itu sendiri apa. Ya, uraikan tentang sahadat itu sebaik-baiknya untuk dia. Ya, kemudian ajarkan keberan di sehingga dia mau salat, menunaikan salat dan sebagainya. Ya, beritahu dia bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Alladzina baina Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. As-salatu nah, 'imaduddin, peman aqo mengaqo ta'min, faman taraka fa kafada'uddin. Itu kita kita ajarkan, kita sampaikan kepada dia. Nah, mudah-mudahan Dengan berteman dengan sesama muslim, teman dari Indonesia, yang terutama ya, yang sudah kenal dia dan sebagainya Nah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia bisa enjoy, bisa merata nikmatnya menjadi orang Islam itu sendiri ya Kalau perlu ditunjukkan situs-situs berbahasa Korea yang berbicara, yang menulis tentang Islam itu sendiri Ya mudah-mudahan dia semakin hari semakin apa namanya, paham terhadap bahasa kalau perlu panjenengan yang berada di Korea ini uruman untuk beli Quran dalam bahasa Korearea kemudian diagiakan untuk dia berikan ni sebagai hadgia ya kemudian apa namanya sering di silaturahmen dan sebagainya ya sehingga betul- betul nyaman apa namanya menjadi orang Islam itu jangan justru malah nah on kebutuhan mushola jaluk dene hubwali ini jaluk dene butar itu jaluk deane boseok nanti dne menjadi orang Islam ya Orang-orang nah, seperti itu yang pasti baru Dalam Islam itu tentu Mereka itu justru malah berhak Untuk mendapatkan zakat kita Nah gitu Mas uh, Sudadir dan juga Mas Marti mudah-mudahan uh, Bisa kita amalkan yes, Terima kasih Ustaz Sarannya walaupun kami Merasakan berat masalah kendala Dalam berbahasa Ustaz Untuk menghadapi orang-orang Iya Iya Iya maksimalnya Mas Dadi Ini sempat kemudian ke pertanyaan lagi Ya, Ustaz, saya per, saya dulu pernah mendengarkan tausiah seorang ustaz, apabila kita sedang salat lalu kita menguap, lalu kita disuruh menahan sekuat-kuatnya jangan sampai waktu salat menguap. Eh karena itu godaan setan. Apakah hal demikian itu benar, Ustaz? Mohon penjelasannya. Mm -hmm. Ya kalau dari sekimatannya kan ya bisa dibenarkan toh. Oh, Sebenarnya kalau kita belum salat kan disuruh tidur dulu Ya Kalau kita belum salat tetapi kita ngantuk mau sholat begitu Kita di, eh, dianjurkan oleh hadis yang lain untuk tidur dulu kan gitu Supaya jika salat itu betul-betul bisa konsentrasi ya nah, ini kalau salat kok ngontak ngantuk salat kok ngat-ngat dan sebagainya Dimana bisa konsentrasi Ler-ler nanti malah bacaannya keliru kan gitu ya yeah, bisa saja masuk kelompok nanti ora sadar orang menyadari apa yang diucapkan kan bahya seperti itu ya yeah. tidak akan merasakan nikmatnya salat kalau kita salat sambil kemudian merasa ngantuk malah merasa seperti itu maka dari segi maknanya tidak ada salahnya itu kan gitu ya eh nah, intinya kita tahan ngantuk itu tak kalau memang belum salat ngantuk ya tidur dulu, baru kemudian salat lagi present gitu ada kalau memang mau mau salat ya betul betul dipayakan supaya tidak ngantuk op apa ciai diruuj kita oleh diteleksi dan sebagainya eh nikmat gitulah jadi mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan nikmati tidak dengan terpaksa atau tidak dengan rasa berat tadi sama sekali gitu Mari betul betul kita e, tanggapi apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita amalkan itu kita amalkan dengan sungguh kita amalkan dengan semangat kita amalkan dengan uh, dengan bahagia gitu dengan kita kita amalkan dengan rasa beruntung uh, tersanjung diberi kesempatan oleh Allah untuk mengamalkan seperti itu dan juga ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu ya meninggalkannya dengan rasa syukur, meninggalkannya dengan senang, merasa bahagia ah bersyukur alhamdulillah aku mampu meninggalkan yang seperti ini kalau saya laksanakan saya akan menjadi seperti ini dan sebagainya jadi termasuk juga dalam konteks ini salat kok ngantuk dan sebagainya ya yeah. uh, semuanya kita atasi supaya tidak ngantuk kalau memang ngantuk betul sebelum telat ya ada usah telat dulu tapi tidur dulu istirahat dulu ya supaya nanti uh, apa namanya tahun uh, fresh kemudian melakukan salat itu dengan enteng dengan enak dengan nyaman bacaan-bacaan itu juga terarah ada maknanya di dalam diri kita masing-mas -masing. nah, jarem ada ada pesan yang tīpļiem francīziskā mācījumā. Pie tā, ko tidak kemudian mau baca ini vai baca itu tas, lagi nah, lāte, man sambil kambēle, eh, seperti itu vai nah, seperti itu ya vai maka tidak salah kalau itu ja tu, nah, dari setan sebagainya itu sapratu, ka es sapratu, ka es sapratu, ka es sapratu, ka es sapratu, ka Ya, pertanyaan sudah banyak. Tadi mudah-mudahan uh, apa yang ditanyakan juga uh, apa yang dijawabkan tadi betul-betul uh, memberikan manfaat bagi kita uh, soal kita masing-masing. Ya, uh, kita garis saja dari apa yang sudah kita uh, bicarakan di sini, kalau kita ingin betul-betul menjadi orang yang bertakwa, maka ya uh, kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dharamkan oleh Allah. Nah, kemudian kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah menambahkan hendaknya kita melaksanakan apa kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan rasa beruntung dengan rasa bahagia dengan rasa tenang ya kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah tadi. kemudian di dalam rangka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah hendaknya di dalam hati kita muncul rasa bahagia rasa beruntung kita bisa mengamalkan rasa Oh, apa namanya, merasa diberi kesempatan oleh Allah Dan sebagainya mengamalkannya ya Jadi kita menjauhi larangan Allah Dan juga mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu Dengan hati yang berbunga-bunga Dengan hati yang betul-betul bahagia nah, Tidak ada rasa keterpaksaan sama sekali Tidak ada rasa berat sama sekali Tidak ada sesuatu yang menggancar di dalam hati kita Jadi menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Itu dengan semangat yang mengamalkan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah juga dengan semangat yang luar biasa. Nah, kalau kita bisa menjadi orang yang seperti itu, kita biasakan menjadi orang yang seperti itu, maka kebiasaan seperti itu akan menjadi bagian internal dari kepribadian kita. Ya, kalau kita biasakan seperti itu. Maka kepribadian yang terbentuk di dalam diri kita masing-masing ada kepribadian yang seperti itu adalah kepribadian orang yang bertakwa. Nah, kalau kepribadian orang yang bertakwa itu betul-betul eh uh, pola-pola uh, ketika dalam diri kita masing, -masing maka kemudian um, Umar bin Abdul maka ya apa -apa saja yang diberikan oleh Allah kepada dan Allah memberikan eh uh, uh, rezeki uh, setelah yang demikian itu kecuali kebaikan di atas kebaikan ya yeah. Artinya orang yang seperti itu adanya baik-baik saja ya Tidak baik yang bertambur jelek Kalau baik e, ditambur jelek itu maknanya juga jelek Tetapi betul baik yang e, bertumbuh-tumbuh dengan kebaikan Nah mudah-mudahan Mas Yudhadi dan juga teman-teman yang, yang online yang berbahagia Allah memilih kita semuanya menjadi hambanya yang bertakwa Dimudahkan hati kita untuk meninggalkan apa saja yang dikara oleh Allah dan juga dimudahkan hati uh, kita untuk meninggalkan apa apa yang di, uh, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga kita betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan oleh uh, Allah kepada kita semuanya diberi rezeki yang isinya kebaikan yang tembok-tembok di atas kebaikan. Itu maksudnya apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini uh, geranya waktu hanya 3 sedikit waktu saya kembalikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya kurang lebihnya saya minta maaf Waktu saya kembalikan beberapa panjangnya.